Nah, dan di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Karbala? Karbala, nama sebuah tempat di daerah uh, Irak, sekitar, ya di daerah Irak, Iran, tempat terbunuhnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hussein ibnu Ali. Ibn Abi Talib, Rasulullah Taala Anhum Ajma'in. Nah, yang kemudian sekarang ini, nah, ditetapkan sebagai tempat suci nya kaum Syiah. Padahal, yang membunuh Al Hussein sendiri adalah nenek moyangnya orang Syiah. Syiah itu, Alhamdulillah, di negara kita sudah resmi dikatakan sebagai aliran yang terlarang. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatwa majlis ulama Indonesia di beberapa daerah. nah Seperti itu, Alhamdulillah. Dinyatakan sebagai aliran yang terlarang. Mereka selalu mengangkat isu ahlul bayit. Untuk membenarkan keyakinan-keyakinan mereka yang menyimpang. Atas isu ahlul bayit, cinta kepada ahlul bayit, cinta kepada keluarga Nabi. Cinta kepada anak-anak keturunan Nabi. Cucu-cucunya Rasulullah SAW Untuk kemudian apa? Di belakang itu semua melakukan kesesatan ini, kesesatan situ Nah, itu Karbala Pada tingkatan yang paling parah Orang-orang syiah Menganggap salat itu tidak sah Kecuali dengan sujud di atas tanah Karbala Maka para penganut syiah yang sudah nemen Yang sudah ekstrim kemana-mana Selalu membawa kantong berisi tanah Ini yang sudah nemen Nah, yang sudah parah Kemana-mana bawa plastik itu di bawah tempat sujud kecil, harus di tanah Karbala. Wallahu aalam itu tanah Karbala atau tanah tambang pasir di pantai selatan tak tahu. Nah dan itu dijadikan jual beli lah. Waalaikumsalam para penyembah kubur seperti itu. Nah itu tanah Karbala. Kalau itu yang ditanyakan, wallahu aalam. Yang soalnya susah-susah, mengapa sahaja betul mukti? Bagaimana cara menasehati istri yang malas untuk beribadah, khususnya salat subuh? Jika suami pulang dari masjid, istri masih tidur, dibangunkan susah. Al-Quran pun jarang dibuka. Diajak silaturahmi ke rumah mertuanya tidak mau. Bagaimana nasihat Ustaz? Bangunkan dengan bacaan Al-Quran. Makanya sampean sebagai suami belajar Al-Qur'an, tajwidnya bagus, nadanya merdu. Eh. Jadi yang membangunkan istri untuk salat subuh bukan titi titi titi titi titi titi titi -tit -tit -tit -tit". bukan gitu atau kukruyu kukruyu bukan itu. Tapi yang membangunkan istri adalah lantunan Al-Qur'an yang Anda bacakan. Mau terhinggumi marong baca Al-Qur'an kok. Mungkin pertama, kedua, ketiga marah, tersinggung, belum. Tapi suatu saat Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Qur'an, bukan merukyah loh ini. Jangan keliru. Bukan merukyah membaca Al-Qur'an di sampingnya. Kan itu ya. Membaca Al-Qur'an di sampingnya. Memang indah sekali kalau misalkan seorang istri membangunkan suaminya pakai bacaan Al-Qur'an. Nah, yes, Atau misalkan seorang suami membangunkan istrinya dengan bacaan Al-Qur'an, senang. Nah, itu mudah-mudahan e, nasihat dari saya ini monggo dipraktikkan kamu itu. Tapi panjenengan sendiri harus baca Al-Qur'an ya. Kan itu, bacaan al -Quran. Bangunkan kalau misalkan pulang dari masjid, istri masih tidur, bangunkan susah. Ya bangunkan juga dengan Al-Qur'an, jangan. Sudah pagi ini enggak. Pulang dari masjid, baca Al-Qur'an sambil dibelai rambutnya, jangan dijambak. Ini malah marah. Apakah termasuk anak yang durhaka ketika orang tua meminta dikunjungi karena ingin melihat cucunya? Tapi istri tidak mau diajak berkunjung. Suami tidak bisa memaksa istri. Padahal jarak tempuh hanya sekitar perjalanan satu jam. Dengan sebab hal ini orang tua sering kecewa. Yang paling terpenting. Barakallahu fikum. Nah, yang paling terpenting. Masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini. Yang paling pertama itu. Tentukan motifnya itu apa. Latar belakangnya apa. Jadi kalau dalam. Dalam ilmu kedokteran itu, mendiagnosa penyakit dulu. Sebelum menentukan obatnya, pastikan dulu penyakitnya itu apa. Sekarang pertanyaannya, istri itu tidak mau diajak ke rumah orang tua. Dalam hal ini mertua istri. Nah, istri kan gitu ya. Tidak mau diajak. Sekarang yang harus dicari, motifnya apa? Apa alasannya? Kenapa istri tidak mau diajak ke rumah orang tua kita? Tentukan dulu, apa sebabnya? Nah, mungkin karena capek Mungkin karena waktunya siang Nah, atau barangkali Apa namanya, orang tua kita, orang Jawa Alus, istri kita, orang Sumatera Jadi merasa terbebani Merasa terbebani, kalau Aduh, aku gak mau ke teman-teman itu nampak Pakai bahasa Jawa, aku kan Gak bisa, aku ini Nah, kita misalkan, karena orang Sumatera kan Gak bisa, aku ini takut aku durhaka sama bapakmu ini nah, misalnya, contoh. Ada loh yang seperti itu beban mental. Kenapa harus sopan santunnya begitu aku? Oh, gak bisa aku dan seterusnya. Artinya temukan dulu motifnya. Kalau sudah ketemu motifnya, nah, itu baru nanti Insya Allah bisa diselesaikan. Memang nah, yang paling penting motif ya, buat kalau aku motifnya dulu itu penting. Nah, dalam banyak kasus, ketika motif itu sudah bisa ditentukan, maka bisa diselesaikan dengan baik. Pertanyaan berikutnya, apakah batasan sepertiga malam terakhir sampai azan subuh? Sampai azan subuh. Iya, sampai azan subuh, batasan sepertiga malam yang terakhir. Apa yang dimaksud berlezat-lezat dengan zikrullah? Berzikir kepada Allah? Berlezat-lezat itu artinya bisa merasakan manis dan tenangnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau boleh saya gambarkan, ketika menyebut nama Allah Astagfirullah, Astagfirullah, itu membuat hati bergetar. Ketika kita menyebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rofur, Ya Gfar, misalkan, Iqfirli, Ampuni aku. Itu kemudian bisa membawa diri Sampai misalkan menangis Karena teringat dengan dosa dan kesalahan Masa lalu, itu namanya berlezat-lezat tenang tenang Nah Berlezat-lezat dengan Zikrullah, berzikir kepada Allah Ketika kita berzikir, berdoa Nah, ada sesuatu yang Mengganggu konsentrasi kita Itu diabaikan Diabaikan Nah, baru Selesai sholat Subhanallah astagfirullah subhanallah mahasuci Allah. Kan itu ya. Subhanallah subhanallah. HP-nya bergetar. Zikirnya berhenti. Ambil HP itu. Cellphone. Subhanallah. subhanallah. Ah, itu bukan berlezat-lezat namanya. lezat Gzallazal itu enggak ngaruh. Kita masih lezat senang dengan Astagfirullah, astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Kan begitu Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Bukan kemudian, uh apa itu ya, Itu Itulah itu. berlezat-lezat Kalau belum sampai seperti itu Berarti kita belum sampai tingkatan berlezat-lezat Apakah tentramnya melebihi ketika mendatangi istri Wajar pertanyaan seperti ini Bisa jadi Nah, karena mendatangi istri Tentramnya, nikmatnya adalah Kenikmatan tubuh Sementara berzikir kepada Allah itu Nikmatnya di hati Sekarang berapa banyak? Karena ditanya, saya perlu menjawab Berapa orang mendatangi istrinya Melakukan hubungan suami istri Nah, Tapi, kenikmatan yang dirasakan Hanya kenikmatan Jasad Hatinya tidak Itu banyak orang yang merasakannya Istri juga seperti itu, merasa tertekan nah Terpaksa dan seterusnya tapi kalau orang berzikir kepada Allah sampai pada tingkatan seperti yang saya gambarkan tadi, jelas nikmatnya di hati, nah, tenangnya di pikiran. Wallahu a'lam. Sebagian pengurus pondok pesantren merasa berat Mengurusi anak-anak yang nakal Sampai tergetik mau keluar dari pondok Supaya tidak stres Apa nasihat ustad Untuk para pengurus itu Mereka yang merasakan berat seperti ini Saya bisa memakluminya Nah, kalau kita mah melihat ya sabarlah masuk itu sabar. Kita mungkin bisa bilang bersabar, tapi mereka setiap saat, setiap detik, setiap waktu melihat kenakalannya, mendengar kenakalannya Uyeng ini. Kan itu. Tapi kalau untuk kemudian keluar dari pondok itu juga tidak benar. Kenapa? Sampai merasa stres, merasa berat. Karena penanganannya dipikir sendiri. Anak-anak nakal kita. Nah, itu mestinya diselesaikan bersama. Dipikirkan bersama. Nah, dibagi tugasnya. Dipikul bareng-bareng. Dipikul bareng-bareng. Nah, jangan sampai kemudian kita keliru dalam memahami. Nah, Bahawa. Apa namanya. enggak mau menyekolahkan anaknya. Di pondok pesantren. Karena santrinya nakal-nakal. Memang kalau tidak di pesantren kan terus nggak nakal gitu. Memang yang nakal itu cuma anak-anak pesantren salafi aja gitu. Terus yang sekolah-sekolah umum itu pada nggak nakal. Maksudnya begitu. Nggak mungkin kan? Nah, ya mestinya kita selesaikan bersama-sama. Kita libatkan orang tua karena mereka lah pihak yang paling berkepentingan terhadap anak dan mereka lah yang paling berkempeningan dengan kewajiban mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Misalkan mau keluar dari pondok pesantren, Saya tidak setuju Saya tidak menyarankan dan tidak mendukung Yang paling terpenting sekarang adalah Menjalin komunikasi dengan setiap Dan semua pihak Bagaimanakah cara yang terbaik Untuk menyelesaikan Dan memberikan solusi yang terbaik Buat anak-anak yang dipandang nakal itu Bisa saja, bisa saja kita memandangnya nakal Padahal anak-anak itu merasa biasa Saya berikan satu contoh nah, Seorang anak mencuri Seorang bapak menghukum anaknya, karena anak itu mencuri. Pengurus pondok memberikan sanksi, karena anak itu mencuri. Ternyata anaknya lebih parah lagi setelah dihukum. Kenapa? Salah memberikan obat. Makanya tadi saya tekankan, cari dulu motifnya apa. Anak itu kita katakan mencuri. Orang tua menilainya mencuri pengurus mengatakan dia mencuri padahal menurut anak itu saya tidak mencuri saya hanya meminjam barang milik teman saya karena ternyata bagi dia mencuri itu tidak seperti itu yang namanya mencuri bagi dia itu adalah ketika punya keinginan untuk memiliki selamanya saya enggak, saya cuma pinjam satu minggu nanti saya kembalikan loh jangan dianggap ringan kalau panjenengan anaknya soleh dan soleh alhamdulillah tapi bagi mereka yang diujud dengan anak-anak seperti ini Karena banyak keluhan tentang mencuri Nah, Dari anak-anak kita Itu salah obat tambah parah Sekarang dalam contoh Keseharian saja Orang sakit Didiagnosa penyakitnya X Penyakitnya X Diberi obat X Padahal penyakitnya Y Tambah parah gak? Akan sembuh? Gak mungkin sembuh apalagi kalau obat X dan obat Y tabrakan. Saya sudah kalau menangani sih tidak. Saya sudah beberapa kali menjadi konsultan untuk anak-anak nakal karena kasus mencuri. Sudah beberapa kali. Nah, mungkin karena dia agak bisa kan itu. Atau mungkin karena dulu pas jadi santri nakal mungkin ya. Jadi lebih lebih bisa memahami kan itu ya, barangkali. Tapi kalau mencuri saya tidak pernah alhamdulillah. Kalau cuma nakal-nakal biasa melanggar peraturan ya. Anak-anak lah dulu. Saya sudah beberapa kali diminta jadi konsultan. Telepon, datang langsung. Untuk kasus mencuri. Ternyata saya menyimpulkan. Salah mendiagnosa. Sejak awal. Sehingga salah memberikan obatnya. Tambah parah. Jadi. Saya selalu menugaskan kepada orang tua-orang tua. Ustaz anak saya mencuri ini. ini ini Sampai parah. Sampai begini. saya begini. digambarkan, Wah. Uh kan itu. Tapi terbawa oleh cerita orang tua Saya salah tekankan, Pak Abuan, mohon maaf. Anak Anda mencuri itu motifnya apa? Ya nggak tahu, Zat. Ah, itu keliru sampean. Motifnya apa? Maksudnya, yang mendorong dia melakukan men pencurian menurut kita itu apa? Kan itu. Mulai dari lapar, mungkin karena gengsi, mungkin karena kepuasan. Atau mungkin karena sebuah pemberontakan Dia minta kepada orang tuanya tidak pernah dipenuhi Akhirnya dia mencuri Mungkin terpengaruh lingkungan Mungkin karena dipaksa oleh temannya Kan gitu Mungkin karena dia menganggap setelah mencuri bisa bertaubat Karena akan dikembalikan ya, Atau mungkin dia merasa Yang penting kalau kita teman barang bisa dipakai bareng-bareng Itu berapa contoh motif yang bisa saya berikan tadi Padahal motif itu banyak sekali Tentukan dulu motifnya Jangan terburu-buru mendengar atau melihat anak Misalkan ngambil bolpen milik temannya Wah mencuri anak kamu itu Tahu gak peraturan kondok mencuri itu seperti apa Gundul misalkan Hukum misalkan Cuci kamar mandi Padahal anak itu dia tidak berniat mencuri Jadi cara memahami kita itu Cara memahami kita Cara berpikir kita Dengan cara berpikir anak-anak bisa saja beda Akhirnya apa dia dikatakan mencuri, padahal dia tidak merasa. Tidak diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Kamu itu menolong-maluin, bapakmu. Nek, ciri, nolong, sesok gede, saya diopo. Itu beberapa kasus yang saya sempat jadi konsultan kan gitu. Saya simpulkan itu, keliru sampean. Ini sampean yang salah. Jadi sampean harus menebus dosa sampean. Dan saya selalu tanya, sampean profesinya apa? prosesnya ini oh ya kenapa saya tanya profesi karena untuk me, me, apa namanya me, memperbaiki anak mengobati anak yang sudah penyakitnya mencuri yaitu tadi butuh perhatian dari orang tua memang nah itu contoh saja perilaku. Nah, sekarang kalau misalkan untuk sebuah santuh kasus anak sampean ketahuan pengurus mencuri padahal dia melakukannya karena dipaksa sama teman-temannya Diancam sama teman-temannya Nah Sementara kita tidak memberi kesempatan dia berbicara Kenapa? Mungkin dia sendiri ketakutan Kau mencuri Iya Karena teman-teman Dia ingat wajah teman-temannya itu Lihat gitu ya Awas kamu nanti mencuri. Tahan temi kamu Tak pukul kamu Tak bunuh kamu misalkan. Sama kakak-kakak -kak kelasnya Loh, Tidak menutup kemungkinan Seperti itu terjadi ancaman-ancaman itu Nah Akhirnya dengan kau mencuri Dasar kamu mencuri Sudah tahu agama Santri kok nyolong Padahal dia sudah tertekan dia subhanallah Maka caranya bagaimana Buat anak itu nyaman Tenang, pentram Terlindungi Sehingga dia bisa berbicara Nah, ciptakan kondisi Yang yang anak itu nyaman Untuk bercerita Jangan langsung misalkan si A Ngambil bolpennya si B Ustaz Bujangin nyolong Ini bukan pertama, kemarin juga kemarin juga Akhirnya diberi hukuman Hukuman mencuri Nah, coba kalau misalkan yang paling bijak Yang paling hikmah Setiap anak yang berbuat salah Bawa ke tempat yang nyaman Hadirkan orang yang Dia merasa nyaman Jangan hadirkan yang Anak akan tertekan Lebih tertekan nah Yang interagatornya apa Misalkan pelatih silat Di pondok misalkan Ayo, aku Nah, enggak itu bukan cara yang bijak Bukan cara yang bijak Cara yang bijak Hadirkan Orang yang Bagi anak itu Bisa dipercaya Kalau anda merasa Tidak bisa dipercaya sama anak ya Ya Apa Apa namanya ya Jalani saja kenyataan ini Anda sebagai bapak ternyata tidak dipercaya sama anak kan gitu. Ya sudah terima saja kenyataan ini tapi kita lihat anak ini paling dekat dengan siapa, paling bisa dipercaya. Oh, Ustadz ini, Ami ini, minta tolong, tolonglah, dibawa kemana, diajak bicara dari hati ke hati, biar agar agar kita bisa menentukan motif anak melakukan kesalahan itu apa. Nah, itu bukan cuma mencuri loh ya. Semua pelanggaran-pelanggaran pelanggaran-pelanggaran tadi itu cara penanganannya sebenarnya seperti itu, para kelautik. Yang paling penting temukan motif dia dulu. Nah, sekarang kalau misalkan apa namanya? si anak itu ini masih mencuri orang banyak kasus terjadi bahwa kalau banyak kasus saya saja yang jadi diminta jadi konsultan sudah berapa kasus kan itu sekarang si anak dalam posisi dipaksa oleh temannya diancam oleh temannya sementara kita tidak memikirkan kemungkinan itu kemungkinan kita pokoknya cuma dia mencuri-mencuri-mencuri-mencuri kita hukum dia sebagai seorang pencuri pengurus menghukum dia sebagai seorang pencuri. akhirnya dia berpikir cara nengeni -neng, nyolong sisan anak pikirannya pendek tidak bisa berpikir jauh ke depan. Kan gitu. Oh aku dipaksa dia ngomongin nyolong. Lebih bagus nyolong kan itu? Dipaksa orang. dipaksa temanku kok. Oh, aku dibilang nyolong. Aku terpaksa. ditakut takuti Seharusnya bapak aku kok melindungi. Oh malah bilang aku pencuri. Coba seperti itu bagaimana. Kan dia sebenarnya ingin dilindungi bapaknya. Tapi bapaknya malah nyalah-nyalahkan seperti itu. Subhanallah. Ini kasus terjadi. Barakallahu fi. Nah maka. Ini nasihat kepada para pengurus sebenarnya, biar tidak stres seperti itu. Sekali itu, munculkan kemungkinan ini, motifnya ini, motifnya ini. Ya memang perlu kesabaran. wallahu alam bis nah, Saya kira itu cukup untuk pertemuan kita siang hari ini. Sudah lebih 5 menit atau 4 menit dari yang apa direncanakan. Semoga dan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.